Mbak As'ari As itu Mendapat julukan Hadrotu Sheikh Kenapa beliau dipanggil Hadrotu Sheikh Karena Mbak As'ari As ini Hafal dengan Kutubu Sitah 6 kitab hadis besar Beliau hafal Dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Benu Majah Semuanya hafal Beliau merelakan dan merestui Pancasila Dengan kehadiran Wahid Hasim Yang menjadi keheranan saya hari ini adalah Ini orang baru hafal Hadis 3 mung 3 celananya agak tinggi, di mana-mana teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, saya kemarin berangkat pengajian di Jawa Timur, ada rombongan teriak-teriak, Allahu Akbar, ganti Pancasila, Allahu Akbar saya mikir, apa memangnya yang bisa teriak, Allahu Akbar, cuma awak muto aku yo iso maka begitu dia teriak, Allahu Akbar kaca mobil langsung saya buka, langsung saya jawab, Sami Allahu liman Hamidah, mala sopirku jawab robana wala kalham. Altyazı M.K. Baba, babadayım ve Baba cerita di kemudian hari. Sementara yang perlu kita pahami adalah bahwa durasi kita membuat cerita ini tidak lama, Bapak Ibu. Durasinya tidak lama. Kalau orang Jawa mengatakan hanya sebatas mampir ngumbi. Kalau saya mengatakan durasi kita membuat cerita itu hanya antara gegem dan begar. Maka Bapak Ibu lihat orang mati itu semuanya tangannya gegem. Gak ada pak, mohon maaf. Orang lahir itu semuanya tangannya gegem. Orang mati semuanya tangannya begar. Gak ada orang lahir tangannya begar. Rusak jalannya. Gegem semua. Ini maknanya apa? Kenapa orang lahir di dunia dalam keadaan menggenggam tangannya? Karena seolah-olah orang di dunia itu pengen menggenggam dunia seisinya Semuanya maunya digenggam. Harta digenggam. Emas berlian digenggam, mobil digenggam, rumah digenggam Bahkan sekarang yang lagi marak di facebook itu pelakor Bojone tanggane digenggam Ini ngerin dan sekarang bahasanya Pelakor dan pebinor Pelakor itu perebut laki orang Pebinor itu perebut bini orang Ini maunya apa? Semuanya digenggam Semuanya kita miliki Tapi yang perlu kita pahami Bapak Ibu yang saya muliakan Sekuat-kuatnya kita menggenggam harta dunia ini Ketika kita mati meninggalkan dunia ini Tangannya semuanya dalam keadaan begar Coba anda lihat Orang mati itu semuanya keadaannya dalam keadaan begar Gak ada orang mati dalam keadaan menggenggam Kecuali mantan petinju Yang masih menggunakan sarung tinjunya Kenapa orang mati semuanya dalam keadaan menggenggam -me, Tangannya begar Jawabannya sederhana Sehebat apapun kita menggenggam dunia Seisinya pada akhirnya Akan kita lepaskan begitu saja Cun, Semuanya akan hilang Harta benda yang kita miliki Akan kita tinggalkan Rumah yang kita miliki kita tinggal Mobil Semewah apapun kita tinggal Bahkan istri yang ketika Kita pacaran dengan dia mengatakan Kita hidup mohon maaf aku cinta padamu Sehidup dan semati Pada akhirnya kita mati pun ada malam pertama Tidak pernah kita menemukan malam terakhir Ibu mau suaminya mati Tinggal di kuburan satu malam saja Pasti tidak mau melakukannya Makanya Bapak Ibu Rahimakumullah Perjalanan inilah kemudian yang harus kita tinggalkan cerita yang baik Maka Al-Quran mengatakan Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang baik Artinya apa? Tuhan itu sangat mencintai mereka yang mempunyai cerita-cerita yang baik Maka saya bisa mengkategorikan Kok ada orang tua sering diceritakan oleh generasi selanjutnya Dapat dipastikan pasti dia orang tua yang baik Tetapi kalau ada orang tua tidak pernah diceritakan oleh generasi penerusnya Hampir dapat dipastikan Kenapa anak cucunya tidak berani menceritakannya Karena pembahnya Karena kakeknya, neneknya Biasanya mempunyai cerita yang kurang baik Kenapa saya katakan semuanya pada akhirnya akan menjadi cerita Bapak ibu Rahimakumullah, Tuhan mengutus nabi di muka bumi ini sebanyak berapa Menurut hadis riwayat Ahmad dan bayi Haki, Nabi itu jumlahnya 124000 ribu Yang menjadi rasul berapa? 315 Berapa yang wajib diketahui? 25 Ini semua hari ini tinggal cerita Nabi pertama Nabi Adam Nabi yang paling kaya Nabi Sulaiman Nabi yang paling cakep Nabi Yusuf Nabi yang paling sabar Nabi Ayub Semuanya tinggal menjadi cerita Makanya kemudian apa? Kenapa dikatakan al ulama wa rossatul Ulama itu merupakan pewaris para nabi Karena pada akhirnya para kiai inilah yang akan menceritakan cerita para nabi Maka karena kiai ini warisannya para nabi Warisannya beda-beda bu Maka kalau anda mendapati guru kiai ulama berbeda-beda itu lumrah Karena warisan yang diberikan oleh nabi juga berbeda-beda Maka ada kiai yang mendapatkan warisannya nabi Sulaiman Kiainya kaya Contoh saya bilang Yusuf Mansur Ini warisannya nabi Sulaiman Kiai kaya Ada kiai yang mendapatkan warisan nabi Ayub Sabar Ini di pondok pesantren orang NO Banyak kiainya sabar-sabar ada kiai yang mendapatkan warisannya nabi musa gagah gagah kiai injaduk kalau ada banser anak ansor pergi ke kiai seperti ini diuntali gotri main kebal saya pernah ada anggota 403 datang ke pondok gus saya pengen kebal tolong saya diuntali gotri saya jawab mohon maaf saya tidak seperti itu saya cuman bilang sama dia kalau memang nguntal gotri seorang gawe kebal mbok sekalian diuntal leke. ini macam-macam ada kiai yang model-model seperti ini Ada juga kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Yusuf ketampanannya, contohnya saya barangkali. <tik> Ini semuanya akan meninggalkan cerita Bapak Ibu. Demikian juga sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah melahirkan begitu banyak pahlawan. Begitu, telah, begitu banyak telah melahirkan para founding-founding fathers Yang hari ini tinggal meninggalkan cerita yang harus kita baca bersama-sama Presiden dari yang pertama sampai hari ini pada akhirnya akan meninggalkan cerita Siapa yang membuat Pancasila hari ini tinggal cerita Oh Pancasila dulu diceritakan dirumuskan oleh Bung Karno Pancasila dirumuskan oleh Muhammad Hatta Pancasila dirumuskan oleh Supomo, oleh Muhammad Yamin dan K. Haji Wahid Asim. Semuanya hari ini tinggal cerita. Presiden pertama sampai, sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Hari ini juga sudah meninggalkan cerita. Oh tinggal-tinggal menceritakan kepada anak cucu kita. Presiden pertama proklamator Soekarno. Presiden kedua bapak pembangunan Soeharto. Presiden ketiga Habibi. Presiden keempat Gusdur. Semuanya tinggal cerita bahkan mohon maaf karena kita sering menceritakan mereka ada presiden yang hari ini sudah meninggal kangen dengan kita siapa Pak Harto di mana mana bahkan di truk ditulis si Piele Kabaresehinak jaman kuto <tuh> karena begitu cintanya dia dengan bangsa Indonesia keren sekali pak ya orangnya sudah mati gambarnya di mana mana kenapa karena mampu meninggalkan cerita yang luar biasa di bangsa kita Bahkan kalau Bapak Ibu ziyarah ke makam Jombang di makamnya Gus Durkiyaji Abdurrahman Wahid Ini luar biasa Maka orang-orang Jawa Timur dan orang-orang Eno -orang mengatakan ini wali 10 Bahkan yang datang ziyarah kepadanya lebih banyak daripada makam-makam wali sebelumnya Maka ki intususmono Bupati Tegal itu bilang Gus saya mau tanya Apa Pak Bupati? Saya mau tanya Katanya orang mati itu kalau tujuh langkah meninggalkan makam mereka yang berziarah Akan ditanya sama malaikat Nakir Pertanyaan saya Ghost door itu ditanyanya kapan? <tuk> lah kenapa Pak Bupati? Makamnya nggak pernah sepi Setiap saat didatangi sama orang Ini mau sepi sebentar malaikat datang Eh anak-anak ansur Jogja datang Malaikat yang balik goja gajak Begitu mau datang lagi bocah laskar Jogja datang Goja gajak Singa bak malaikatmu mendase kapan tak takon Pertanyaannya adalah kenapa beliau bisa seperti itu Karena beliau mampu meninggalkan cerita-cerita yang luar biasa Sampai hari ini yang mengenang beliau tidak hanya umat islam Bahkan orang-orang Konghucu yang diakui agamanya di negara ini gara-gara prestasinya Gus Dur Bahkan orang-orang Cina sangat berterima kasih dengan Gus Dur Kenapa? Karena kebijakannya mampu melahirkan Imlek kemudian merupakan hari libur nasional Ini luar biasa Tapi saya juga heran Pak Kepala Sejarah Ini banyak orang Jogja yang bukan orang Cina Ini ketukutan merayakan Imlek Kayak tetangga saya saya tanya Kenapa kamu merayakan Imlek? Apakah kamu keturunan Cina? Bukan Apakah kamu orang tuanya Cina? Bukan Kenapa kamu merayakan Imlek? Mohon maaf Gus Kenapa saya merayakan Imlek? Karena HP saya HP Cina Masya Allah Pertanyaannya kemudian adalah Apakah kita hari ini yang hadir hanya sekedar membicarakan dan menceritakan cerita kembali dari cerita orang-orang yang luar biasa Ataukah sebaliknya kita akan meninggalkan cerita yang luar biasa bagi anak cucu kita Maka saya sampaikan, kalau Pak Harto itu ciri khasnya apa? Pak Harto itu ciri khasnya selalu mempertahankan kearifan lokal Pak Harto itu cirinya apa? Selalu mempertahankan the local wisdom maka begitu banyak bahasa-bahasa Jawa yang kemudian zamannya Pak Harto ini menjadi bahasa-bahasa nasional saya sampaikan apa hidup itu tidak hanya sekedar napak tilas tapi harus meninggalkan petilasan hari ini kita membicarakan Pak Harto kita ziarah ke makamnya Pak Harto ini kita dalam rangka napak tilas karenapak tilas kepada siapa petilasannya Pak Harto Saya sering berziarah ke makamnya Jenderal Sudirman. Kenapa? Karena hari ini saya napak tilas terhadap petilasannya Jenderal Sudirman. Bahkan mohon maaf, Anda yang beragama Islam, kenapa kita umroh? Kenapa kita haji? Semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena kita napak tilas terhadap petilasan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad saw. Semuanya napak tilas pak. Kenapa orang tawaf muter-muter seperti itu? Kenapa orang lempar jumroh seperti itu? Kenapa orang sakii seperti itu? Ini semua adalah napak tilas. Tapi ada juga, Pak, saya punya jamaah ngeyel. Kenapa kamu tiap tahun umroh? Saya nabung, Gus. Nabung gimana maksudnya? Bukankah Rasulullah mengatakan salat sekali di masjidil haram sama dengan salat di jogja seratus ribu kali? Makanya jangan heran kalau kemudian ada anggota TNI AD setelah pulang umroh malah nggak pernah Jumatan. Kenapa pak? Tabungannya masih banyak pak. Ini. Saldo nece oke. Ini semua Pak tilas. Maka seluruh masalah bangsa yang hari ini kita hadapi. Kenapa? Karena anak bangsa melupakan jasa-jasa para pahlawan yang hari ini telah diwariskan kepada kita hari ini kemudian kita tidak perlu lagi kemudian kasus terjadi seperti di gereja bedok gamping bagaimana kemudian seorang yang dengan mengatasnamakan agama tertentu menyerang tempat ibadah agama lain kenapa demikian karena mereka tidak pernah memahami sejarah bangsa ini lahir tidak hanya dari rahim umat islam tetapi lahir dari seluruh anak suku bangsa dan agama yang ada dalam negara kesatuan republik indonesia Makanya saya tadi berbisik dengan Pak Kasrem Pak Kasrem saya mau tanya Gator Subroto itu agamanya apa? Menurut beliau Islam Salah Pak Gator Subroto itu agamanya Buddha Maka bangsa ini mohon maaf Saya kemarin bertanya sama Pak Heri Pak Heri Anda tahu Sejarah kenapa rumah sakit Angkatan Darat RSPAD di Jakarta Itu kenapa dinamakan Gator Subroto Padahal waktu itu mohon maaf Kalau segala tingkatan Gatot Subroto ini masih di bawahnya Ahmad Haris Nasution Pertanyaannya, kenapa Nama rumah sakit angkatan darat ini adalah Gator Subroto Ini mohon maaf, kalau salah mohon dibenarkan Saya pernah bertemu dengan Orang yang sangat tua Yang beliau dulu pernah menjadi Tentara di Indonesia, saya tanya Om, kenapa namanya RSUP RSPAD Gator Subroto Kan masih banyak tuh Jenderal-jenderal yang lebih moncer Daripada Gator Subroto Karena Bapak Ibu rahimakumullah, inilah rahasia Tuhan yang kadang-kadang kita perlu mengerti. Inilah kadang-kadang satu hal yang kita anggap buruk tapi baik menurut Tuhan. Pak Harto dalam sejarahnya pernah mau mengundurkan diri sebagai tentara nasional Indonesia dari angkatan darat itu dua kali. Wak. Yang pertama adalah ketika beliau menjabat sebagai pangdam di Ponegoro. Waktu itu kemudian ada tuduhan. Yang belum sampai hari ini dibenarkan oleh persidangan Bahwa Pak Harto memanfaatkan kekuasaannya untuk bisnis pribadi Waktu itu yang tujuannya adalah Pak Harto melakukan kongsi pribadi Bisnis terhadap Lim Suilyong, kemudian Bob Hasan dan lain sebagainya Cengkeh dan lain sebagainya Maka saat itu Pak Harto hampir mengundurkan diri Kenapa? Karena nggak kuat dengan tuduhan ini Ketika mau disidangkan oleh Abdul Haris Nasution Butin Suharto Datang ke rumahnya ah, Majen Gator Subroto untuk minta tolong Jenderal tolong selamatkan suami saya Kemudian Gator Subroto mengatakan kepada Abdul Haris Nasution Ini Suharto jasanya banyak Benar dia masih kolonel Benar dia belum jenderal Tetapi jasanya untuk negara ini Sangat banyak mohon jenderal Untuk dipertimbangkan Jangan hukum Suharto Yang berjasa menyelamatkan Pak Harto Dari hukuman Abdul Haris Nasution adalah Majen Gator Subroto Maka setelah itu Suharto tidak jadi dihukum oleh Abdul Haris Nasution Tetapi kemudian dipindah ke Bandung Tempatnya di seskuat Lah, menurut orang tua ini Pak Kenapa kemudian RSPAD itu namanya Gator Subroto Karena terima kasihnya Pak Harto Terhadap Gator Subroto Gara-gara jasa beliau Pak Harto masih bisa melanjutkan Karir militernya di negara kesatuan Republik Indonesia Ini yang pertama, Pak Harto mau mundur Wak. Aku rakat, aku. Tuduhannya sangat kejam waktu itu Karena kita sama-sama tahu Waktu itu Pak Harto Adalah merupakan Orang yang dekat dengan Gator Subroto Sementara ada Satu angkatan dengan Pak Harto Yang juga dekat dengan Bung Karno Namanya siapa Pak? Pranoto Rikso Samudra Dua-duanya ini bersaing Karena waktu itu Pak Harto mau dihukum Dia memutuskan untuk mengundurkan diri Dan yang kedua kapan? Ketika Pak Harto menjadi Pangkostrat Sesaat sebelum terjadinya gestapu serangan G30 SPKI Pak Harto hampir mengundurkan diri Beliau sudah mengurus surat risen Pengunduran diri terhadap Abdul Haris Nasution Sebagai pimpinannya Tetapi waktu itu suratnya ditahan oleh Sujono Humardani Tidak diberikan kepada Pak Abdul Haris Nasution Sehingga apa? Surat itu tidak pernah ditandatangani pengunduran dirinya oleh Abdul Haris Nasution Maka kemudian sejarah mencatat Sejarah mencatat orang yang mau pernah mundur dari tentara Tetapi ketika dia bersabar Allah memberikan pertolongannya Dan tidak disangka-sangka akhirnya apa. Jenderal Suharto menjadi pemimpin di bangsa ini. Yang pengen saya sampaikan apa. Saya pernah bertanya. Alasan apa yang menjadikan Pak Harto itu pengen mundur yang kedua kalinya. Ternyata mohon maaf Jenderal. Dari satu versi disebutkan. Pak Harto itu mau mundur yang kedua kalinya. Karena persoalan ekonomi. Karena dia merasa jasa-jasanya tidak pernah dihargai oleh negara. Dengan gaji yang pas-pasan dan lain sebagainya. Tetapi istrinya mengatakan Pak bertahan. Dan luar biasa. Yang pengen saya sampaikan apa? Ini kawan-kawan adik, kawan-kawan tentara itu sering ke pondok saya, pak. Mereka mengeluh Gus, jadi tentara lagi repot Gus. Gajine mong titik, gajine mong titik. Urip gue kir Gus. sepatu gue kadang-kadang gantine kangelan nih Gus. Dan lain sebagainya. Saya sampaikan kepada anda, anda dulu itu pengen jadi tentara yang maksa siapa? Tidak ada yang maksa woe ki pengen-pengen dadi polisi, pengen dadi tentara itu kan pilihan kita sendiri. Begitu masuk angkatan, memutuskan saya masuk tentara atau saya masuk polisi itu pilihan kita. Kalau kemudian hari ini Anda tidak bersabar, Anda kemudian mengeluh, Anda kemudian berkeluh kesah, artinya apa? Anda protes terhadap keputusan Anda sendiri. Saya dulu ngaji ke 403, mereka bilang, "Walah gos gos tentara koyo aku wong cilik, gaweane wong blusukan ning alas, gajine rak mundak-mundak." uang laut kadang-kadang begini, begini, begini, begini saya bilang, kek canggam muki, ngopo bukankah itu pilihan anda? kalau kemudian anda bersabar siapa tahu kemudian anda diangkat derajatnya oleh Allah seperti Pak Harto orang yang pernah mau mundur tetapi apa, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi pemimpin di negeri ini yang sampai hari ini kita segani bersama-sama artinya Bapak Ibu yang saya muliakan Bahwa cerita yang kita bangun ini adalah cerita yang baik Maka kalau kita sudah mati Sementara kita meninggalkan cerita yang baik Cerita itu akan dikenang sepanjang zaman Maka saya sering mengatakan gajah mati meninggalkan Gading hari mau mati meninggalkan Belang bapak ibu mati meninggalkan Kok utang gimana bu? Nama Saya kalau ngobrol sama teman-teman komisi satu Ini tadi Mas Hanafi telepon saya Gus, saya ada kunjungan ke Jogja Wakil Ketua Komisi 1 Jenderal Nanti kalau saya selesai, saya akan datang ke Museum AD Saya ditanya sama sama beliau Gus, Jenderal yang paling Anda idolakan siapa? Jenderal idola saya, saya bilang sama Pak Nurwasis Saya bilang sama Pak Heri Jenderal idola saya itu ada dua Satu Jenderal Sudirman, dua Jenderal Diponegoro Ini dua-duanya santri Pak Ini dua-duanya santri Dan orang-orang seperti inilah yang kemudian hari ini Harus kita ceritakan kepada anak cucu kita Sekarang mohon maaf Begitu banyak anak-anak di sekolah Sudah tidak kenal dengan pahlawannya Anak saya itu saya ajari pak Dek, ini loh bangsa Indonesia Yang berjuang untuk bangsa ini Tidak hanya umat Islam Dek. Ada jendra dari Kristen Ada jendra dari Buddha Ada jendra dari agama-agama lain Tujuannya apa? untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan terhadap anak saya termasuk santri-santri saya Pak. Hari ini saya heran, orang sudah tidak kenal dengan pahlawannya. Sudah tidak kenal siapa itu TB Simatupang, tidak kenal itu siapa Urip Sumoharjo, tidak kenal siapa Gatot Subroto. Tapi hari ini yang mereka kenal siapa Pak? Mohon maaf Dora. Siapa pahlawan mereka hari ini? Ipin Nubin. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak ada pendidikan orang tua sejarah terhadap anak-anaknya Maka saya bilang selayaknya orang Indonesia memasang gambar-gambar pahlawan di dinding-dinding rumahnya Ini sekarang kan sudah tidak ada Pak Sudah tidak ada Dan yang menjadi catatan saya adalah Setiap pahlawan yang hebat di negeri ini Pasti rata-rata mereka baik agamanya Saya ulangi pahlawan agamanya apapun yang hadir di negara ini rata-rata mereka dekat dengan Tuhannya rata-rata mereka beragama tahun yang lalu dua tahun yang lalu saya cerita sama sama yang hadir di sini bagaimana kemudian Pak Dirman ini lebih dikenal sebagai Dai Muhammadiyah Bagaimana kemudian Pangeran Diponegoro itu dikenal sebagai seorang santri yang sangat cinta dengan kiainya saya sampaikan Ketika beliau terlahir di kota Tegarejo, Yogyakarta Beliau mempunyai nama Abdul Hamid Saking cintanya dengan Kiai Beliau berguru kepada Mbah saya di Ponorogo Namanya siapa? Mbah Hasan Besari Dari Ponorogo Abdul Hamid pindah ke Kartosuro Ngaji Kitab Kuning Dari Kartosuro beliau pindah lagi ke Mbah Glenn, Ngaji Kitab Jalanan sama Mbah Ahmad Baidawi Dari Purworejo beliau pindah kemana? Beliau pindah ke Salaman Magelang Ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Muhammad Nur Ngadi Wongso Salaman Magelang Karena beliau cinta dengan kiai, dekat dengan ulama, baik agamanya Beliau menjadi orang yang luar biasa Belanda lari tunggang langgang Belanda mikir, Belanda pusing perang dengan Pangeran Diponegoro Anda tahu siapa nama komplit Pangeran Diponegoro? Nama kompletnya adalah Kiai Haji Bendoro, Rabden Mas, Abdul Hamid Ontowiryo, Mustahar, Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro <gülüyor> Makanya hari ini mohon maaf Konflik-konflik yang terjadi Secara horizontal, horizontal Ini jenderal mohon maaf Kenapa? Karena kurang pahamnya anak bangsa ini terhadap sejarah Saya mendapati seorang guru pegawai negeri di Mboyolali Mohon maaf di Solotigo Dia tidak mau hormat kepada Merah Putih setiap kali upacara bendera pada hari Senin Alasannya apa? Ini musrik, ini tohut Tidak boleh berhormat kepada Merah Putih Saya heran statusnya pegawai negeri Makan gaji dari negara Dia hidup atas tanggungan negara Kenapa dia tidak ikhlas Kenapa dia tidak mau berbakti kepada negaranya Dengan tidak mau hormat kepada merah putih Dan bahkan dia mengatakan apa musyrik Dia mengatakan apa Ini tohut tidak boleh untuk dihormati Jawaban saya jelas Pak gelem hormat karo merah putih Sementara kamu makan dibiayai oleh negara Gampang Tinggalkan statusmu sebagai pegawai negeri nggak usah tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia <tuk> Hari ini banyak orang teriak-teriak Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia Itu pemikiran-pemikiran kolot Sekarang harus diganti dengan khilafah Islamiyah. Mohon maaf Pak. Salah satu pembuat Pancasila itu siapa? Abdul Wahid Hasim Wahid Hasim itu siapa? Putranya Mbah Hasim As'ari Maka saya dan orang-orang NO meyakini bahwa Pancasila itu Sudah mendapatkan restu dari Mbah Hasim As'ari Sudah mendapatkan restu dari Mbah Ahmad Dahlan Atau Muhammad Darwis Pendiri Muhammadiyah Anda tahu siapa Hasim As'ari? Mbah Hasim As'ari itu mendapat julukan Hadrotus Sheh Kenapa beliau dipanggil Hadrotus Sheh? Karena Mbah Hasim As'ari ini hafal dengan Kutubu Sitah 6 kitab hadis besar beliau hafal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 Saya kemarin berangkat pengajian di Jawa Timur. Bah, Ada rombongan teriak-teriak. Allahu akbar. Ganti Pancasila. Allahu akbar. Saya mikir. Apa memangnya yang bisa teriak Allahu akbar. Cuman awak muto. Aku yo iso. Maka begitu dia teriak. Allahu akbar. Kaca mobil langsung saya buka. Langsung saya jawab. Sami Allahu liman hamidah. Malah sopirku jawab. Robana walakal Ini kenapa? Karena mereka tidak memahami makna sejarah, Pak. Maka ketika Jenderal Gatot Nurmantio datang ke pondok saya, saya beli saya cerita sama beliau. Mohon izin Jenderal. Pondok saya ini Pondok Pancasila. Pondok yang berbineka tunggal ika. Beliau tanya, "Kenapa demikian, Gus? Anda lihat Jenderal, tetangga saya ini pengurus gereja. Utara saya ini kuburan. Selatan rumah saya ini pengurus gereja." Jadi saya nggak pernah padu bu, nggak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya, kuburan sih, ada taunek onek aku bu. dengan teman-teman saya nasrani, semuanya nggak ada masalah, maafi muskilah kata orang Arab, padahal di kampung saya itu 60% nasrani, 40% Islam, 40% Islam ini semuanya adalah muhammadiyah, sementara saya dikenal sebagai orang NU NO. dan ternyata apa, tidak ada masalah, kenapa? Karena kita orang islam yang berpegang teguh kepada Pancasila dan Bineka Tunggal Ika. <gülüyor> saya ingat betul waktu itu. Ketika gereja Temanggung dirusak sama orang kelompok yang tidak bertanggung jawab. Saya telepon sama teman-teman Ansor dan Banser Temanggung. Saya mau datang di gereja itu tolong dibuatkan acara. Matur sama pihak gereja. Kita akan datang, kita akan bersihkan gereja. Saya pengen buat stadium jenderal. Saya pengen ada sarasehan. Saya mau ngomong di situ. Akhirnya apa pak? Seminggu sebelum saya hadir, Menteri Agama waktu itu Surya Dharma Ali datang. Membawa bantuan ratusan juta untuk dandani gereja. Keadaannya masih sepaneng. Keadaannya semuanya mendelik mendelik. Akhirnya saya datang. Begitu saya dikasih kesempatan untuk ngomong di acara itu, saya bilang, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, mohon maaf. Orang Indonesia kalah dengan burung. Burung itu punya agamanya beda Tetapi burung bisa akur Wak. Burung itu agamanya ada dua Kalau enggak burung Kristen, burung Islam Buktinya apa? Burung Kristen ada burung gereja Burung Islam ada burung namanya empret kaji Empret kaji itu burung-empret yang kepalanya putih pak. Mereka bisa akur Bahkan burung gereja sering masuk ke masjid nggak ada tulisan larangan burung gereja dilarang masuk nggak ada pak malah pak haji jarang masuk ke masjid ini namanya hajingan pak ini bahaya ini akhirnya apa seisi gereja waktu itu manggung semuanya ketawa kemudian saya bilang tapi mohon maaf bapak pendeta romo kalau ikan agamanya pasti katolik kok bisa gus iya karena ikan yang paling besar namanya paus Katolik mereka pak. Ini kan indah Kenapa kita bisa demikian Karena belajar dari kearifan pahlawan-pahlawan Yang telah meninggalkan kita Ini ya kemudian Yang terjadi apa Yang terjadi hari ini adalah ketimpangan Berita pak, ini saya sampaikan Mumpung ini masih hangat Dua hari yang lalu saya ditelepon sama Pak Kapoda Beriksa nama Doviri Gus, tolong saya dikenalkan dengan apa ketua pimpinan pondok pesantren sedi, Kalau di Indonesia namanya RMI, Pak. Radatul Mahadrislamin. Jadi ini persatuan pesantren-pesantren se-Indonesia yang ada di Yogyakarta. Saya tanya, Jenderal, kepentingannya apa? Saya pengen Gus, isu-isu yang ada di Jawa Barat. Penyerangan kiai, penyerangan pondok pesantren, penyerangan ulama Ustadz Ini isu-isu ini tidak dibawa ke Yogyakarta. Kemudian apa saya sampaikan sama beliau? Jenderal, saya bantu. Kita kumpulkan kiai-kiai itu, kapolda, kapolres semuanya silaturahmi ke pondok pesantren. Tapi tolong, omongan saya ini dicatat, jenderal, jangan berlebih-lebihan menanggapi kasus ini. Gimana, Gus? Coba anda lihat, berita kiai diserang, tempat ibadah diserang di Jawa Barat, itu mohon maaf, tidak pernah mendapatkan perhatian sedikit pun secara berlebih di media masa. Tidak pernah mendapatkan apa? Perhatian yang lebih dari aparat keamanan. Tetapi kenapa kemudian ini terjadi di Yogyakarta? Orang-orang langsung mengatakan Yogyakarta itu kota intoleran. Sultan tidak bisa ngemong warganya dan lain sebagainya. Iki urusan neopo. Ini terjadi di Jawa Barat Pak dengan beberapa kasus. Ditangani biasa-biasa saja. Kenapa kalau terjadi di Yogyakarta kebetulan TKP-nya itu gereja menjadi seheboh ini? Sampai ada orang yang mengatakan berarti Sultan tidak bisa ngemong warganya. Lah urusannya kalau Sultan tiap apa? Kalau sekarang kejadiannya di Yogyakarta orang mengatakan Sultan tidak bisa ngemong warganya. Kalau kejadiannya di banyak provinsi di Indonesia. Maka orang akan dengan gampangnya mengatakan berarti Jokowi Raiso ngomong warganya. Ini yang terjadi Kenapa jenderal? Karena nggak ada keseimbangan Saya bilang waktu itu dengan Pak Kapoda Pak Kapoda coba anda lihat Begitu Yogyakarta ada kasus seperti ini Panglima TNI lo datang Densus 88 lo datang Kapolri lo datang Mereka mengatakan apa? Ini teroris Begitu kejadiannya di Jawa Barat Mereka dengan entengnya mengatakan Ini bukan teroris Tapi ini Makanya apa? Yang perlu kita benahi adalah satu. Ceritakan sejarah-sejarah yang baik ini kepada generasi penerus bangsa. Sehingga apa? Mereka akan berlomba-lomba untuk membuat cerita yang baik. Karena saya meyakini bahwa orang yang baik itu walaupun sudah mati, namanya akan dikenang sepanjang zaman. Anda baik di dunia, apapun agama Anda, pasti Pak akan dikenang. Kenapa orang mengatakan begini? Itu orang Kristen, Gus dia bukan orang islam kenapa hidupnya awet? karena dia baik saya punya teori ayam itu yang paling awet hidupnya adalah aw, ayam yang masih mau bertelur Pak. selama ayam itu mau bertelur dia tidak akan dipotong tetapi kalau ayam itu sudah tidak bertelur, mau nelek-nelek pasti dipotong makanya ibu-ibu mohon maaf kalau anda hidupnya pengen awet bu gampang, ngendoko terus bu Bapak-Ibu yang saya muliakan Sebelum kita berdoa bersama-sama malam hari ini Mari hari ini Kita mempunyai tekad dan keinginan Untuk meninggalkan cerita-cerita yang baik Sebagaimana cerita-cerita yang ditinggalkan oleh pahlawan-pahlawan kita Sehingga apa? Ayat Al-Quran yang mengatakan Dalam surat Al-Hujurat Ya ayyuan nas Inna kholaknakum ingdakari wa unsah Ey para manusia Sesungguhnya kami jadikan engkau Laki-laki dan perempuan Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa Ayat ini pak Paling cocok ya di Indonesia Ayat yang Allah sampaikan Dalam surat Al-Hujurat Itu paling pas ketika digunakan Di Indonesia Kenapa? Karena yang mempunyai suku bangsa Lebih banyak dari Indonesia Di muka bumi ini tidak ada pak Kecuali Indo yeah. nah, Enggak semangat anda Ini kalau anda ngaji dengan Habib Lutfi Pasti Habib Lutfi marah Kenapa? Karena anda tidak pernah bersemangat Untuk meneriakkan nama Indonesia Tidak ada satu negara pun Yang mempunyai suku bangsa Lebih banyak daripada Indo Cinta pak dengan Indonesia pak. Makanya sekarang apa? Begitu banyak orang-orang yang pengen merusak cerita romantisme yang ada di Indonesia. Pihak-pihak yang tidak suka dengan Indonesia mencoba merusak bangsa ini apa? Dengan cerita-cerita agama, diadu domba antara satu agama dengan agama yang lainnya. Dulu awal kemerdekaan NU NO Muhammadiyah diadu domba. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada orang ribut soal NU NO dan Muhammadiyah. Saya orang NU, NO, saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 5 tahun Waktu itu saya jadi James Bond Apa itu? Jaga masjid dan kebon Kebetulan masjid yang saya tunggu masjidnya orang Muhammadiyah Dan ternyata tidak ada masalah Tidak ada masalah jenderal Saya ditanya, Gus kamu orang NU, NO, tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah Ada masalah? Tidak ada Masalahnya cuma satu Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah Saya kurus, kenapa? Berat badan saya hanya 40 kilo Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas ratau ono selamatan. Kuru saya. Orang yang mangan mangan belas. Begitu Pak Arjo. Begitu saya kembali jadi orang NO. Berat badan saya langsung naik waktu itu. 101 kilo. Kenapa saya jadi orang NO gemuk Pak? Karena orang NO dikit-dikit makan Pak. Yasinan, mangan Tahlilan, mangan Selamatan, mangan Maulutan, mangan Rejepan, mangan Ada orang sakit minta didoakan, mangan sing sengloro mati, mangan meneh Pitum dino <gülüyor> Ini dulu kita di awal kemerdekaan diadu domba dengan cerita-cerita seperti ini Enom Muhammadiyah diadu domba hanya persoalan kunut NO dan Muhammadiyah hanya diadu domba Dengan persoalan tahiyat Anda yang umat Islam Mohon maaf Saya selalu ditanya dimana-mana Gus kenapa sih hari ini orang tidak bisa akur gara-gara tahiyat Maksudnya gimana pak Tahiyat kan ada yang begini Ada yang begini-begini Ini maksudnya gimana Gus Ini orang yang adu domba Dia punya dua kepentingan Faktornya dua hal Satu, memang dia tidak paham dengan persoalan itu Atau yang kedua Memang dia tidak suka dengan kerukunan Saya jawab Tahiyyat itu kan menurut Imam 4 Itu memang beda-beda Beda-beda Menurut Imam Safi'i Orang tahiyyat itu begini asyhadu an la ilaha illallah Wasyadu anna muhammad rasulullah Sampai fil alamina innaka hamidun majid Baru turun Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullah. Ini tahiyatnya Imam Safi'i Kalau Imam Hanafi beda lagi Bagaimana Imam Hanafi bertahiyat Asadu ala ilaha illallah Lanya ini nafi, Allahnya ini isbat Asadu ala ilaha illallah Sudah sampai selesai, sudah tidak berdiri lagi Imam Hanafi Kalau Imam Hanbali beda lagi Setiap kali ketemu asma Allah Tangannya diangkat At tahiyatul mubarokatus salawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah assalamu alayna wa 'ala ibadillah ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah jadi setiap ketemu kalimat Allah itu tangannya berdiri beda lagi dengan imam maliki kalau imam maliki dari awal sampai akhir dia goyang dombred at tahiyatul mubarokatus salawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah Gosmirtah pakai yang mana? Saya pakai Shafi'i Tapi kalau kemudian Anda pakai Maliki Ya silahkan Mau begini boleh Seperti Imam Syafi'i Mau begini begini Hanafi boleh Mau begini begini Hambali boleh Mau begini begini juga boleh Yang nggak boleh itu dibalik At-Tahiyatul Mubah itu nggak boleh Loh <tuh> persatuan kok hanya dirusak dengan tahiyat pak persatuan kok hanya dengan kunut. Kunut itu Imam 4 yang 2 bersepakat kunut, yang 2 tidak kunut. Imam Maliki kunut, Imam Syafi'i kunut, Imam Hambali tidak kunut, Imam Hanafi tidak kunut. Satu ketika Imam Hambali ditanya, "Imam, saya salat subuh imamnya pakai kunut, sementara saya tidak pakai kunut karena saya mengikuti engkau wahai Imam Hambali." Apa jawaban Hambali? Kalau imammu berkunut maka sebagai makmum kamu harus mengaminkan karena makmum itu harus ikut imam. Jangan mentang-mentang Anda tidak kunutan imamnya Allahummahdina fi man hadait di belakang jawab mah wa fi fi man afat mah. Ini orang nggak paham, Tapi alhamdulillah Pak Kasrem, kalau di Jogja hari ini sudah tidak ada lagi orang yang berkelahi gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang Enom maupun Muhammadiyah di Yogyakarta Sudah jarang yang sholat subuh Pak. Jadi nggak berkelahi lagi Pak. Subuhannya setengah pitung Usul ini ditambahi lillahi Kauan lillahi ta'ala Setelah itu apa? Gara-gara ini sudah orang bisa akur Dipicu lagi muncul golongan-golongan baru MTA, Al Persis dan lain sebagainya. Kita masih bisa bertahan. Hari ini kembali kita disibukkan dengan isu-isu antar umat beragama, mencoba dihancurkan kembali antara orang Islam dan orang Kristen dan seterusnya. Kalau kita berpegang teguh kepada Pancasila, kalau kita berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika, saya yakin Tidak mungkin bangsa ini bisa diadu domba oleh kekuatan manapun, kapanpun dan sampai kapanpun Itulah Endo Alhamdulillah Tadi bilang jam 9.04 Sekarang sudah jam 9.12 menit Berarti tinggal 2 menit lagi Saya santai saja jenderal, mau panjang mau pendek bagi saya sama Ya, hitungannya raja jelas, podoh Maka bapak ibu kita berdoa untuk bangsa Indonesia sudah tidak ada lagi orang berkonflik antara agama seperti yang terjadi di Yogyakarta. Pak Dirgremium datang ke pondok saya, kombes Hadi Utomo, Gus. Saya itu sebenarnya heran dengan orang ini. Heran kenapa? Dia itu targetnya mati di gereja, Pak. Dia itu targetnya pengen ditembak mati di gereja. Delala, sih nembak wis Westwo, namanya Munir. Usianya 57 tahun. Lain ini lucu lagi. Nih. Pak Munir, yang kamu tembak apanya? Perutnya. Dua kali. Ternyata begitu dibawa rumah sakit Bayangkara, yang luka kakinya, luput, Pak itu. Jadi menurut dia ini yang ditembak ini perutnya, Bu, dua kali. Duar, dia masih bertahan tembak lagi, duar. Begitu dibawa ke rumah sakit, ternyata yang luka itu kakinya. Iki matane katarak cah aku Ditanya sama Pak Dirgrimo apa target saudara? target saya pengen mati di gereja. Kenapa? Karena kalau dilihat dari caranya, caranya ini orang nisroh pak. Nisrohnya di mana coba? Senjata yang dia gunakan, menurut menurut Pak Dirkrimo ini, ini bukan kok kemudian samurai yang bagus, pedang yang bagus, atau kemudian bendo yang bagus. Ini hanya replika pak. Replika. Makanya Pak Dirkrimo analisnya begini Gus, kalau ini pedang beneran. Kepalanya pendeta Peter itu itu bisa robek sangat dalam Gus. Ini enggak, kenapa? Karena pedangnya ini hanya pedang replika. Karena tujuan dia itu saya tanya hanya pengen segera mati ditembak di gereja. Karena dia menganggap begitu dia mati akan mendapatkan pelukan biradari di surga. Ngimpi bro, ngimpi. Oya kala mengin ngono kuwi pengen bir dibeluk bidadari ora usah ning surga mara wae ning bose karo ning liku wit dipeluk karo bidadari Maka saya meyakini dengan kita memahami sejarah secara benar dan mempunyai keinginan untuk menciptakan sejarah maka bangsa ini akan bertahan apapun godaan yang ada di dalamnya Saya itu begini, Pak. Ketika ditanya, Gus, apa hukumnya mengucapkan selamat Natal? Untuk diri saya sendiri saya sampaikan saya boleh. Kenapa, Gus? Karena tetangga saya orang Kristen, Pak. Kalau saya Idul Fitri, jamaah saya dari Bantul, dari mana-mana belum datang yang mengucapkan minal aidin wal faizin pertama kali itu orang Kristen. Kalau saya Idul Adha, saya berangkat ke masjid untuk khotbah Idul Adha yang menjagakan kambing dan sapi di pondok itu orang Kristen. Saya pengajian setiap malam Minggu Paing yang Pak Gatot Nurmantio pernah datang, ribuan orang, puluhan ribu orang. Saya harus masak 10 nasi bungkus, 10.000 nasi bungkus. Siapa yang bantu orang Kristen? Maka kalau kemudian mereka Natalan saya diam, akan dikatakan apa saya sama tenaga saya? Maka santri saya saya bilang, "Santri, silakan ucapkan Natal kepada pendeta itu." Bagi saya nggak ada masalah. Bagi saya nggak ada masalah, tapi saya tidak pernah memfatwakan ini secara umum karena internal pondok saya. Maka ketika Pak Gado datang saya bilang Jenderal ada cerita. Apa Gus? Ada seorang pendeta yang jemput Pak Kyai Haji berangkat piknik ke Parangtritis dijemput pakai bis Kota. Begitu naik bis kiainya bilang Bismillah. Diprotes sama pendetanya. Mohon maaf Pak Haji ini bukan Bismillah tapi bis Kota. Akhirnya ah, di tengah jalan hujan, mah. petir, banter, dor, dor, dor. Pendeta bilang, haleluya Haleluya Kiainya bilang salah, pendeta itu bukan Halleluya, tapi Halilintar. Sampai Parangtritis turun dari base anginnya tambahkan kenceng Pak Kiai turun dari base sarungnya membuka, ternyata Pak Kiai nggak pakai celana. Pendetanya bilang, Wow. Apa jawaban Kiai? Mohon maaf Pak Pendeta, ini bukan Wow tapi Alif. <tik> Maka Bapak yang saya kita tutup acara kita malam hari ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah museum kita dulu saya datang ke sini belum punya aula. Sekarang aulanya bagus. Mudah-mudahan ini merupakan tanda-tanda naiknya kesejahteraan TNI di Indonesia. Amin. <tuk> ini jarang-jarang kalau masuk angkatan darat itu ke Kodim, ke mana itu gedungnya bagus-bagus jarang. Saya masuk ke Kodim Bantul itu ya Allah atapnya itu nguantin. Tapi ini udah bagus Mudah-mudahan ini jadi tanda-tanda kesejahteraan Bagi semua anggota tentara nasional Indonesia Dan apapun keadaan kita Kita jadikan seperti-seperti seperti Pak Harto dan lain sebagainya Untuk membangun apa? Karakter bangsa Sehingga bangsa ini bangsa yang tidak pernah dikalahkan oleh bangsa manapun Bangsa yang bermartabat Bangsa yang selalu menjaga kehormatan dirinya Dan pada akhirnya bangsa yang akan disegani oleh rakyatnya Maupun oleh pemimpin-pemimpin dunia pada umumnya Amin Allahumma amin Yang beragama islam, mari berdoa bersama saya Yang beragama lain, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Karena saya meyakini Tuhan yang Maha kuasa Akan menerima dan mengabulkan doa-doa kita Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala, ala Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Allah'u magfirlana adunubana waliwalidaina Warhamhumakamarabbayana sihar Wali jamil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat Min ummati sayyidina muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wai Tuhan yang maha pengampun Begitu banyak dosa dan kesalahan Kekhilafan, kemaksiatan, kemungkaran Yang kami lakukan ya Allah Baik yang besar maupun yang kecil Baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi Baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja Tapi kami semua yang hadir pada malam hari ini Ya Allah Meyakini bahwa pintu maafmu dan pintu ampunanmu Lebih besar daripada dosa-dosa yang kami lakukan Untuk itu ya Allah Perkenankanlah kami mengangkat dua tangan kami Bermunajat kepadamu ya Allah Ampuni dosa kami ya Allah Ampuni kesalahan kami ambuni kekhilafan kami ambuni kemungkaran dan kemaksiatan kami ambuni pula dosa kedua orang tua kami Ya Allah Sayangilah mereka Sebagaimana mereka menyayangi kami Ampunilah para pemimpin-pemimpin kami Ya Allah Ampunilah para pahlawan Yang telah kembali kepadamu Ya Allah Ampunilah dosa-dosa mereka Ya Allah Terimalah semua amal baik mereka Ya Allah Lipat gandakanlah amal baik mereka Ya Allah Dan jadikanlah surga Sebagai tempat kembalinya Ya Allah Allah Allah'u'ma adil haqa haqa warzuqna wa batila batila warzuqna istinaba Ya Allah Ya Rab kami mohon kepadamu Ya Allah berikanlah kepada kami semua anak bangsa yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini Ya Allah Engkau berikan kekuatan untuk bisa mengatakan dan melaksanakan bahwa yang benar itu benar Ya Allah dan kami mampu untuk melakukannya Dan kau berikan kekuatan kepada kami, Ya Allah. engkau berikan petunjukmu kepada kami, Ya Allah. engkau berikan hidayahmu kepada kami, Ya Allah. Untuk menunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu salah. Dan kau memberikan kekuatan kepada kami. Mampu untuk meninggalkannya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rab. Sejarah telah membuktikan, Ya Allah. Kebesaran bangsa ini, Ya Allah. Karena kebersamaan diantara pahlawan-pahlawan kami, Ya Allah. Kebersaan dan kebersamaan dan kemerdekaan Di negara kami ini ya Allah Karena silaturahmi diantara mereka ya Allah Menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia Untuk itu ya Allah Bagi kami generasi penerus bangsa ini ya Allah Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah Untuk menjaga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia Untuk menjamin kokohnya Pancasila dan Bineka Tunggal Ika ya Allah Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang satu Menjadi bangsa yang kuat Dan pada akhirnya menjadi bangsa yang Berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah Sehingga mereka memimpin atas petunjuk yang kau berikan ya Allah Keputusan dan kebijakan apapun yang mereka billahi allah itu tentunya tidak melanggar dengan kaidah amar ma'ruf nahi munkar berikanlah kekuatan kepada kami ini ya allah untuk senantiasa taat kepada pemimpin-pemimpin kami yang baik ya allah untuk itu ya allah jadikanlah kami semua anak bangsa indonesia anak bangsa yang soleh-solehah yang senantiasa Perpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ada benar. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh salehah dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kebaikan kepada kami kelak di akhirat, jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari sesan neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang masar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub Inna ka anta tawabur rahim. Subhanallah Robbi amma ya sifun. Wassalamun mursalin Wallhamdulillahi Robbil alamin. Wallahu mingum. Wa dhu almafiqil akwa mitarik ihdin asrada almustaqim. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. beyond yeah, yeah. the berikan buku dan selesai Acaranya ramai pak hari ini pak. Iya. Pak. Mungkin ada maksudnya. Kenapa? Pak? Ada oh iya, acaranya, acaranya bagus pak. Jadi iya. mengingatkan kita kembali, membuat semangat kembali bagi kita untuk ke depan kita lebih cinta pada tanah air cinta sesama kita jadi kita selalu meningkatkan kebersamaan antara sesama mungkin juga TNI Polri ya kita semangat lagi yang mungkin kemarin-kemarin agak kita mungkin agak kendor kita semangatan lagi Oke, mungkin itu aja Pak biasa Semoga apa yang disampaikan Bumita menjadi pembakar semangat nasionalisme kepada seluruh yang hadir dan kepada kita semua untuk membangun kembali bangunan eh, nasionalisme di pribadi masing-masing. Terima kasih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Ani ya, mungkin ada yang kesan dan pesan Pak untuk acara malam hari ini silakan Pak. Terima kasih kami dari pengurus Petan Kota Jakarta sangat terkesan sekali apa yang disampaikan khususnya oleh Pak Kalacakno. Itu sebagai bekal bagi generasi muda agar betul-betul bisa apa istilahnya ya katakanlah memahami apa yang telah disampaikan oleh beliau. Itu aja yang saya sampaikan dan semoga Generasi muda ini betul-betul hmm. mau apa? Mengangsur dan mau apa yang capaian oleh beliau, Pak Terima eh, kasih banyak. boleh minta pesan dan pesannya acara pada malam hari ini seperti apa? apa? Pesan uh, acara seperti ini harus terus di apa namanya dilestarikan dan di diadakan terus menerus agar uh, semua uh, anak bangsa ini menjadi sadar akan sejarah sejarah kita ya yang Sekarang ini sudah sedikit terlupakan oleh generasi muda. Terima kasih. Terima kasih. Ee. Endem. Yani <Sanlı> bak. Hangi Ya. Söyle. Gel, gel, Pak minta izin saya Oh ya ya. Oke, hey, koreknya tak bawa Cen Pranoto itu sanggup. Itu kan tahu semuanya alur-alurnya, awak lawannya kan tahu, tahu. Jadi yang mengatakan iki Soeharto iki memanfaatkan rumahsanya untuk ini ini ini. ini sih Cen Bondori katanya si Pranoto. tidak pakai kepada Atau udah mau mundur hmm. Itu yang kedua kali Yang pertama kali pertama Yang kedua ya. kalinya ketika beliau pangkustan Pangkustan sebelum peristiwa Gestapo itu, itu. itu sebenarnya suratnya sudah dibuat Tapi tidak diatur ke Pak Nasution Suratnya